untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah berkirang dan bersuka cita karena engkau. ...semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan zo moeilijk om te leven. Het is zo moeilijk om te leven. miskin, ya Allah. moeilijk datang. Engaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang.